m n t e r bisnis, anggota DPR dan pelaku usaha mendesak pemerintah untuk tidak sekedar bernegosiasi kembali soal FTA ASEAN China. Pemerintah juga diminta untuk menunda pelaksanaan perjanjian tersebut. Karena banyak sektor industri nasional yang masih belum siap untuk menghadapi kesepakatan perdagangan bebas dengan China dan ASEAN ini. Bahkan kalau kesepakatan ini tetap dijalankan, setidaknya ada 18 jenis industri yang akan kolaps. Nah untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman, Thomas Darmawan. Pak Thomas, industri Anda juga menginginkan penundaan FTA ini? Enggak, m a k a n a n minuman hanya memberikan masukan, kita perlu... memperbaiki i k l i m i n v e s t a s i supaya kita tetap bersaingnya itu mantap, s e k a r a n g kan kita percaya nggak, nggak masalah, tetapi perlu perbaikan-perbaikan、uh, uh, supaya kita lebih m a n t a p di dalam m e n y a t a p i tahun 2015 kan kita kan masih, ini tahap yang kedua, ketiga, jadi kita sebenarnya saat ini nggak, nggak ada masalah karena Masian China Free Trade Area ini sudah diberlakukan terhitung tahun 2004 untuk makanan dan minuman ya kemudian tahun 2006 itu sudah ada Uh, penurunan secara,、uh, total Yang disebut e a l y harvest、uh, Produk y a、nah, Kemudian 2010 ini sebenarnya keluar yang namanya Normal track, tapi dalam normal track Satu ini, untuk produk makanan minimal Sudah tidak terlalu banyak, ada Tetapi tidak terlalu banyak, itu biasanya Produk-produk yang memang masih dilindungi oleh petani、uh, Untuk melindungi petani Seperti gula, sedeli、uh, Beras dan jagung、right? Empat produk ini kan masuk dalam、uh, Highly sensitivity l Dan itu akan di Uh, ...turunkan pada tahun 2012. Jadi tidak keberatan ya, Pak? k、uh, a y a k sebenarnya tidak terlalu banyak protes, tetapi kita harus、uh, realistis ya, karena high cost ekonomi kita, biaya transportasi, buku bunga, tenaga listrik,、uh, buruh kita, kompetensi kita, itu masih k a l a h dibandingkan dengan negara-negara a s e a n dan China. Kita tidak memperbaiki iklim investasi ini sesuai dengan、uh, apa yang sudah kita sepakati bersama antara Kadin. Itu kan suatu saat kita juga akan keteteran ya. ext t ani ど r いうこ a で、uh, a か Tapi kalau itu barang jadi seperti h o p i intern itu kan dia masukin dulu 90% dan kemudian turun menjadi 40%. Nah mungkin kalau itu bisa turun jadi 5%, maka akan、eh, lebih besar dan itu menjadi produk u n g g u l a n makanan olahan kita. Demikian Thomas Darmawan dan saya Rizal Andika.